langsung saja bro biar suasana sore ini lebih bergoyang lebih berjoget ngawen digoyang lagi tak panggilkan artis kundang jawa timur ini juga asli kelahiran kota tahu kediri bro seng si mau juragan jurakan tahu kuning kediri seng iki jurakan gedok gedang kediri to luar biasa ya yang kemarin sudah ada tonton di layar televisi anda di TV swasta Indosiar di acara Stardut. jebolan Stardut Indosiar Bro, ada PT Sengon Padi Jaya, juga ada Elsa Savira, New Palapa.